b u Eni selamat siang Silahkan Ibu、e, Kalau menurut saya ya itu perjudian memang gak ada masalahnya ya Bu ya Yang disaruh di satu pulau gitu loh Bu ya Seperti di Genting ya saya sering ke itu ke Malaysia ya Itu gak ada masalah Bu Yang penting ya, ya yang gak mau main yaudah pergi jauh gitu jangan deket dia Nah itu kan nambah tenaga kerja gitu loh Bu Jadinya kan pengangguran itu bisa kesana Nah ada yang bisa dagang ada yang bisa apa disana nggak nggak nggak usah ambil pusing lah bu. Jadi ekonomi itu berputar. Orang nggak usah pergi ke genting. Saya lihat orang Indonesia banyak di genting. a、nah, nggak usah pergi ke Pulau Sentosa. Buat apa? Buang-buangin devisa kita gitu loh. Sebenarnya itu orangnya semua munafik gitu loh bu. Dia dia m d i a m juga main judi kita nggak tahu. Aduh ayam,、uh, itu perlombaan, anjing itu bukan a judi. Itu kan udah termasuk judi. Ya tergantung orangnya lah manusianya gitu aja bu. Terima kasih. Baik terima kasih. Pak Panwar selamat siang. y a selamat siang. Iya komentar anda pak. どうに、そらまちやん マジで judi ini sebetulnya yang, meng, yang menggunakan perjudian itu siapa? artinya begini berapa persen rakyat Indonesia yang main judi ke luar negeri? nah kan gak banyak artinya apa? kita harus proporsional juga terhadap kondisi negara kita yang saat ini lagi sulit emang betul kalau kita buka perjudian itu buka lapangan pekerja tapi gak sebanyak kalau pemerintah memberikan izin-izin pabrik-pabrik, ataupun izin usaha yang lebih mudah. Jadi kalau menurut saya Indonesia belum wakunya, t kita membuat kasino.、Hmm. Karena apa? Karena rakyat kita miskin.、Okay. Dan lagi pula kalau kita nanti ada namanya menambah pembangunan daerah, nanti dikorupsi lagi. KPK turun lagi. Jadi belum perlulah kita memikir ke sana. Yang penting pembangunan kita dalam sektor real. Ya kan izin usaha dipermudah pabrik-pabrik dibangun lebih banyak itu yang paling penting bagi saya dan saya rasa、uh, itu lebih banyak manfaatnya bagi kita baik, terima、Selain、kasih、itu. Bapak Bapak Gilbert selama t siang iya selama t siang saya sangat setuju tuh sama yang b a r u s a k b i c a r a itu,、hmm. karena tingkat pendidikan orang Indonesia tidak bisa disamakan dengan orang Malaysia ya, ya. dan juga penghasilan pun mereka saat didikikan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 私たちは、私たちの教育 a 学び、私た i の教 t を学び、私 d i の教育を学び、私た m の教育を学び、私たちの教育を学び、私たちの教育を学び、私た a の教育を学び、私たちの教育を学び、私たち a 教育を学び、私たちの教育を学び、私たちの教育を学び、e たちの教 g a k mau pulang ke Indonesia karena apa? n ちの教育を e び、私た s の教育を学び、私たちの教 a を学び、私た a の a 育を学び、私たちの教育を学 a udah kacau. Terdengok、okay. semua kan DPR-nya Baik,、bu. terima kasih Penafon terakhir Bapak Tony, selamat siang Halo Silahkan Pak Tony Halo Iya Pak Tony, silahkan komentar Anda ya, Komentar saya, begini Kalau k misalnya Judi diadakan di Indonesia Apakah itu benar-benar akan menambah devisa negara Dan atau itu akan bikin negara t e r p u r u k Itu kan kita kembali lagi Kita kembali lagi ke diri kita masing-masing Andai kata kalau ini memang salah satu cara Untuk menambah devisa negara Kalau menurut saya sih enggak Ada berbagai cara dan banyak cara yang harus kita lakukan dan harus kita istilahnya pertimbangkan untuk memasuki. Biasanya kita mengambil contoh dari negara yang maju, tapi apakah itu benar-benar cocok untuk kita? Belum tentu. Ada plus, ada minusnya. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya dalam hal begini, lebih baik kita pertimbangan k kembali lah itu aja mas. Halo, selamat siang Bu l e n n どういうことですか Halo Pak Deddy selamat siang Halo, Halo Pak Deddy i Ya Iya s i l a k a n Pak、uh, Opinion saya setuju sekali Pak Iya. Sangat setuju karena pada dasarnya itu kan bisa dipakai untuk macam-macam kegiatan pemerintahan ya Terutama untuk penyediaan sekolah, untuk penyediaan apa, pengobatan gratis Saya rasa itu pajaknya bisa diambil sebanyak-banyaknya t u h Pak untuk, ke, untuk negara sendiri, untuk rakyat Pak Ya cuman susahnya ya mungkin banyak orang-orang yang Ibu tadi katakan lah ya Banyak munafik lah ya Jadi istilahnya kalau judi Dikatakan haram Tapi kalau korupsi dikatakan halal gitu Pak Demikian Pak Ya, Baik terima kasih Pak d e d d y Pak j u n i s selamat siang Selamat siang Iya, s i l a k a n Pak dengan komentarnya i Ya komentar saya itu saya sangat setuju ya m e n c u b u k a judi di negara kita ya t a d i yang kita boleh kasih masuk itu hanya yang Di luar muslim Pak Nah, musim tidak boleh masuk gitu loh Mungkin itu s e j a w a ini saya Terima、ya. kasih Oke terima kasih Pak j o n i Halo Pak Paulus selamat siang Selamat siang Pak Iya s i l a k a n Pak Iya saya pernah baca di h a r i a n Ibu Kota Pak ya Pengunjung setia di Genting itu Banyak yang dari Indonesia Pak Begitu juga negara-negara dunia Hampir tiap negara itu ada judinya Pak Kenapa di Indonesia itu dianggap haram Pak Haram kalau yang n g gak mau main judi トランジュー・ノスヘプルディパティマンパ、オレパラピティギニグリーネ、ケマナデカ、サノ、クスウセンディプロフォーライオンタフンジルバ、ヤングアカウロス、ウィビカワン・パーカー、グンビザウトクナバリピザ、リマカシー、リマカシーパーウォルス、パー・イブライン・スワマシアン、リマシアンバ、ヤサイスクジュア アメリカンジュデー、a i a a i a n y a a i a t t s p a i m a m a m a n a a i t a i a e n a h a l o p a d i y a s l a k a n p a d i s a m a t i a n p a i y a p a s b n a a p a h n Adam, l d i b i l a n g k a l i n g a r a m a j u s m a n y a Sarasa, a g a a s i n o サジュガパナカサナ、ケケンティン、ケシミット、マレシア、ケララヤン、ゴリティビラン、アメリカ、ヤンティ、ラセカ、アトランティシティス、モア、サジュガパナ。ディサナ、サジュガリア、オランバケブチユタ、マインディシトウ、ディサジュガバニア、オランゴリティビラン、アー、テレティモルタナ、マインジュガ、サジュガリア、カロディビラン、アパ、アハラム、コンメカジュガ、メンディキン、 undang-undangnya sendiri dilanggar sendiri kok iya kan kalau dibilang kalau bilang haram sekarang karena apa, korupsi juga dibilang halal kan gitu nah kedua kalau boleh dibilang kalau sekarang saya ketemu teman saya, tetangga saya gitu pak anak kamu main judi astagfirullah tapi kalau menang alhamdulillah kan begitu pak terima kasih pak Iya, baik terima kasih pak Edi pak Halim selamat siang s e l a a m t s i a Iya, n g i s l a k a n pak Halim dengan komentarnya パパのワンコロッシー、ワンガラヒーラン、レベルワンコマシュカン、アセスナガラ、ナンバー、コマシュカンウォンナガラ、ウントクラス、ヤ、ウントクスコランダ、ウがトク、コマサキタピピサカンビとコマシュカンウォンヤ、ジャマディマシュクル、ダナネカ、カスナガラヤンライエン、ギクカスナガラソラ、ダカタウォン、パイナネア。ピサカンパコマシュカンウォン、チュクピサーズ、アドカウディサー、リヨンネット。 Iya baik. Dipisahkan finalnya. Kalau disatukan percuma dikorupsi lagi. Oke baik terima kasih Pak h Alim. d i p i s a k a n Iya. Terima kasih. terima kasih. Halo Pak Handoko selamat siang. Siang Pak. Iya silakan Pak dengan komentarnya. Iya karena j u d i k a n tidak d i b o l e h k a n oleh Kapolri yang dulu. Karena saya dengar dia dapat dari kinting itu ya berapa m satu bulan itu. Jadi dia Kapolri kan tidak d i b e r i k a diterima ini. Semain saja komentar saya. Iya. Baik, terima kasih Pak Handoko atas waktunya Selamat kore Pak Tony Selamat ya silahkan Pak Tony Ya, kalau pertama sih saya l i a t n y a Saya sebagai Ya agama y a bukan mayoritas Melihat oke-oke、okay -okay、aja Walaupun di agama saya juga ngelarang gitu loh untuk berjudi Cuman kadang kalau Sekarang kan sengaja ini juga gak i t u dibuat Bukan gara-gara dari rakyatnya sih Takat k a y a k peduli-peduli amat gitu Tapi polisi ini kan kalau judi dilegalkan Dilokalisasi gitu Judi juga kan otomatis pasti n gak g boleh lagi tuh bener-bener ketat Nah mereka kan kehilangan penghasilan dari duit bankingan itu satu、hmm. Kedua,、uh, saya kira kalau perjudian itu di Dikin juga bukan di tengah kota yang sebarang m orang bisa masuk gitu loh Jadi model z a m a n n y a Pak Alisa Dikin aja yang, yang Jakarta dulu katanya jalannya lebih bagus apa itu kan n g g a r e n a judi Nah waktu itu kan Pak Alisa Dikin tetap bilang パキアイカイとディザモジャランディザパンジャマダ、トハヤモーロー、アトアンチョウ、ジャラジャランランナジャー、コロナサイトでジュディ、トンクルのバンダロウトイトナザキタマジュディネタピー、ヤー、カペビネカトマリカ、オランエモンジュディスラマジュディタンディア、ガンロサカパパオ、ソンディア、ギトラディセリ、タトランギマ、カヒノア Orang FPI hancurin kasino, hancurin apa juga gak pernah ditangkap Cuma dikurung sehari lepas Itu yang belum bisa mbak disini Oke、okay, terima kasih Pak Cito p Halo Silahkan mbak Ya kalau menurut saya ini Ini memang bisa ada、uh, dampak ya Kalau misalnya kasino itu dilegalkan ya kan Dampak ada dua pihak ini sebetulnya Yang penting adalah disini Kalau kita melihat t u kasino dari sisi untuk kita melihat dari positifnya itu memang ya daerah yang di sana ada bisa maju sekali ya, maksudnya saya bisa banyak menyerap ke tenaga kerja. Sedangkan kalau dari lihat dari sisi yang satu lagi memang kita melihat kasino itu bangsa Indonesia memang udah banyak yang di Singapura kita udah tahu semua ya orang-orang di Indonesia ini. Tapi menurut saya... kalau di kasino di ada di Indonesia itu memang sebetulnya、e, belum dipikirkan sebenarnya udah ada itu udah ada cuman waktu itu sempat ditutup、hmm. ya kan nah jadi sekarang boleh atau tidak dari、e, wacana tersebut adalah menurut saya lebih baik ya kalau memang ada ya jangan ditutup gitu loh Kalau memang gak mau jangan dikasih sama-sama sekali gitu Ini memang perlu pemikiran lebih lanjut Bu, makasih Oke,、okay. Bapak Jono Iya Silahkan Bapak Kalau menurut e nama saya gini Bu Jadi kalau dilegalkan justru malah tambah Gak bagus gitu ya Kenapa? Yang pertama bahwa Rakyat kita ini kan banyak yang miskin Beda dengan Malaysia, dengan Singapura Akhirnya orang-orang yang gak punya ini kan kebanyakan berharap Akhirnya banyak lagi yang stres Bu はい。 tengah-tengah begini ya, antara hitam dan putih gitu karena itu juga、e, menambah divisa negara juga, daripada rakyat kita, sebagian yang、e, punya uang, mereka bermain di Singapura atau di Gentinga Island, daripada y a itu mendingan sangat b i Cina, j a di Indonesia, tapi di daerah r i m u t e area gitu j a d i daerah yang、e, terpencil, mereka bangun fasilitas di situ dan ada transportasi ke sana, jadi memang khusus diberikan, tak ada orang-orang yang mampu saja, gitu. Jadi ini menjawab pertanyaan pada、uh, beberapa penelpon tadi, yang kalau orang-orang yang biasa-biasa aja, yang ekonomi pasasan, tapi mereka pengen ikut judi, jadi nggak bisa, gitu. Jadi hanya diberikan kepada orang yang mampu saja.、Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak Teddy? Ya, selamat sore, Bu. Silahkan, Pak Teddy. Ya, cari aja satu pulau yang kosong, ditangun aja, nanti uangnya itu dibutuhkan jalan-jalan -jalan di Jakarta, di seluruh Indonesia, dan disini, Bu. Dan lagi, bagi Warga negara Indonesia kalau masuk itu kena biaya Biasanya seperti di Singapura itu kan Untuk warga negara Singapura sendiri Kena biaya maksudnya、hmm. Jadi kalau、uh, Turis asing mungkin gak a k e n a Kalau di Malaysia Untuk warga negara dia sendiri d i p e r k e t a t m a s u d n y a Seperti itu dibikin Jadi n gak g semua orang bisa masuk Bu Terima kasih、ya. Pak Dodi Selamat sore Sorry, Pak Dodi silahkan Ya sebenarnya kasino itu itu memang mesti dibikin di satu remote area yang benar-benar jauh dari yang benar-benar terprotek lah juga mesti dijaga ketat aparat ya. Dan itu mesti benar-benar dijalankan secara profesional kalau underage n gak boleh masuk, dipiksa e r ID. Dan juga sebenarnya itu tenaga kerja itu banyak sekali yang bisa terserap karena di kasino itu sendiri bukan hanya tempat judi bu, dia ada tempat shopping center. Itu kita tentu l a h a yang di Melbourne itu besar sekali gitu loh kasinonya. Dan bukan hanya j u d i ada kota-kota, ada segala macam. Jadi itu kota hidup gitu loh. Kalau, kalau masalah agama sih ya, saya pernah ke Malaysia kebetulan. Sebenarnya agama muslim di Malaysia itu lebih, lebih berat daripada di Indonesia. Cuman tingkat pendidikan, daya pikir mereka itu lebih tinggi. Saya pernah menitip barang ke rekan saya di Malaysia. Anak buahnya itu nanya, Pak apakah ini mengandung b 2 Edang n g g a k n g g a k Nah, kalau di Indonesia, bosnya punya tamu datang ke dia, nggak mungkin ditanyain. Tapi, oke,、okay, mereka t o l e r a n gitu loh ke raga m a l a i n Makasih. Oke,、okay. bapak anjuri. Halo. Silahkan, bapak anjuri. Iya.、Uh, saya dengar dari tadi. Dari pagi juga saya dengar bahwa banyak yang mendukung sebetulnya. Tapi, ya, s a y a k a t a kan bahwa、uh, yang menyampaikan tadi,、uh, mungkin itu penjudi semua. OK